Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin bi kullil haddathin abada adadani amillahi wa ifdolih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulmatir ruahmi waqta lana abwa barramati wa ansur ya arhamar Rahmi. Allahumma ina nas'aluka Fahman nabiyin Wahid al-mursalin Wa, wa al malayikat al-mukarrabin Allahumma agnina Bil ilmi Wa zayyanna bil ilmi Wa akrimna bil taqwa Wa jamilna bil afiyat Ya rahman rahmin Rabbana Hatina Min ladunka rahmat Wa alimna Min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim alhakim sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam summa rahman rahim alhamdulillahi alamin wa salatu wassalamu 'ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi gamma li wa habita Allah nafa nabiyhi amin Faslun Wa'amma zakatul badani Fahiyah zakatul fitri Fasal menjelaskan Dan menerangkan Tentang zakat fitrah Atau juga disebut dengan zakat fitir Begitu pula disebut dengan zakat badan Dikatakan dengan zakatul badan Dan juga zakatul fitrah Yang berarti khilqoh Khilqoh itu adalah badan Bentuk ciptaan manusia Khilqoh Dikatakan demikian Dikarenakan zakat fitrah itu fungsinya Adalah mensucikan badan dari segala macam aib aib atau sifat-sifat yang akan menjauhkan daripada keberkahan. Maka dikatakan zakatul fitroh atau zakatul badan. Sedangkan dikatakan zakatul fitir dikarenakan Kewajipannya itu ketika seseorang sudah boleh lagi untuk tidak berpuasa. Bersamaan dengan malam lebaran. di mana seorang sudah tidak berpuasa lagi. Oleh karanya juga dinamakan zakatul fitir. Jadi, fungsi daripada zakatul fitroh ini adalah membersihkan badan kita. Oleh karenanya, Diwajibkan juga kepada seorang bayi Yang baru lahir pun diwajibkan Karena di dalam badan kita itu Ada hal-hal tertentu Yang bisa mengundang kepada kesengsaraan Bisa menjauhkan daripada keberkahan Dan itu sebabnya semuanya adalah dosa Baik dosa yang dilakukan sendiri. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Femeniak marzu'an. Ijzabihi. Barang siapa yang berbuat. Kejelekan ataupun keburukan. Maka dia akan dibalas dengannya. Langsung dibalas. Dengan kesengsaraan. Keapasan pada dirinya. Atau. Karena dosa orang lain, seperti misalnya orang tua yang berdosa, maka dosanya itu juga dirasakan akibatnya oleh keluarga, istri dan anak-anaknya karena saling berketerkaitan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wasi kaladina amanu hilal jannati. Sumara Nanti ahli Surga itu akan digiring Menuju ke surga itu Rombongan bersama-sama Semoga kita termasuk golongan itu Begitu pula orang kafir Orang yang ahli maksiat Yang berhak mendapatkan azab Juga akan digiring ke neraka itu Bersama-sama Jadi itu diantara dasar atau dalil bahwasanya dosa itu juga akan dirasakan akibatnya bukan ditimpahkan atau dilipahkan dosanya tidak dosa tidak diwarisi dosa orang itu ya orang itu yang mendapatkan dosanya tapi akibat keapesannya misalnya dalam satu rumah itu ada di antara mereka yang tidak Sholat maka Akibat daripada dosa meninggalkan sholat itu akan dirasakan sekeluarga. Sehingga jauh daripada berkah. Jauh dari rahmat. Dan rumah itu akan rentan sekali untuk mendapatkan keapesan serta azab Itu maksudnya. Maka zakatul fitrah itu, fungsinya itu adalah... <tuh> Membersihkan badan dari segala macam efek-efek yang tidak baik itu. Jadi, mensucikannya lagi. Dan itu termasuk daripada syariat Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW yang bisa kita rasakan hikmahnya di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi, zakat memang wajib tapi bentuknya memberikan makanan kepada orang lain. Jadi itu standarisasi. Kalau mau bersih, badan kita ya harus dizakati. Sedangkan selebihnya, artinya sudah dibersihkan bersih. Kemudian dia melakukannya lagi sebelum setahun. Pengen hilang segala macam efek yang semacam itu di dalam badan kita. Maka masih ada cara lain. Sebelum datang, setahun lagi ketika kita berkewajiban lagi untuk melaksanakan zakat fitrah. Bagaimana caranya? Sedekah. Sedekah itu juga fungsinya sama seperti itu. Oleh karenanya zakat fitrah itu jangan sampai ditinggalkan selain dosa akhirnya kita yang apes. Karena badan kita itu rentan untuk mendapatkan segala sebab-sebab kesengsaraan. Tajibu bi ghurubi syamsi akhir yawmin min Ramadan. Menjadi wajib zakat fitrah itu ketika terbenam matahari akhir hari hari Ramadan. Jadi menjadi muallif Hibzat menjelaskan bahwasanya wajibnya melaksanakan zakat fitrah itu jika dia mengalami terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Ramadan itu waktu wujud namanya karena zakat fitrah itu mempunyai waktu-waktu mempunyai hukum-hukum mengeluarkannya zakat fitrah bisa jadi boleh dikeluarkan bisa jadi haram dikeluarkan Bisa jadi makruh dikeluarkan. Bisa jadi wajib dikeluarkan. Gitu. Bisa jadi abdul dikeluarkan waktunya itu kapan. Jadi katanya, Boleh kita melakukan zakat fitrah. Kalau sudah masuk Ramadan, Maka boleh kita melakukan zakat fitrah sudah. Karena zakat fitrah itu bisa didahulukan. Dari awal Ramadan kita melakukan zakat fitrah. Boleh, boleh. Hari kedua boleh, boleh. hari ketiga boleh, sampai hari ketiga puluh pun, sebelum terbenam matahari itu, boleh. Itu artinya waktu jawas. Waktu yang boleh mengeluarkan zakat fitrah. Dari awal Ramadan sampai akhir hari-hari bulan Ramadan. Yang kedua ada waktu wajib. Kalau sudah mendapati waktu itu, maka wajib dia melaksanakan zakat fitrah. Kalau belum mendapati waktu itu, maka dia tidak wajib melaksanakan zakat fitrah. Kapan itu? Waktu wujudnya itu seperti yang disebutkan alimu'alif di kitab ini. yaitu wajib ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Roma. Jadi, bang siapa? yang mengalami sebelum terbenam Dan ketika terbenam Mengalami sebelum terbenam Dan ketika terbenam Maka wajib zakat fitrah Tapi kalau dia Tidak mengalami Dua hal itu Maka tidak wajib zakat fitrah Misalnya Dia tidak mengalami terbenamnya Matahari Alias Meninggal dunia Sebelum terbenam matahari. Wajib zakat fitrah? Tidak wajib zakat fitrah. Begitu pula. Kalau seumpama seorang bayi dilahirkan setelah maghrib pada hari terakhir, bulan Ramadan alias malam lebaran. Wajib zakat fitrah? Tidak wajib. Jadi yang wajib itu adalah yang mendapatkan sesaat sebelum terbenam dan sesaat ketika terbenam. Jadi yang mendapatkan waktu tersebut wajib zakat fitrah. Jadi kalian semuanya wajib. Walaupun kalian masih belum mempunyai masukan. Walaupun berarti kalian wajib dikeluarkan oleh orang tua. Kepada siapa? Nah itu ya. Kemudian ada waktu afdoliyah. Waktu fadilah. Atau waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Setelah. Terbit Fajar Sodik. Sampai kapan? Sampai ketika imam melaksanakan tatbiratul ikhram sholat. Jadi waktunya cuma sebentar, kayak kira dua jam. Itu paling akhirnya waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dan Alhamdulillah, Ustaz setiap tahun sama keluarga mengeluarkan zakat fitrah pada waktu itu. Jadi setelah sholat subuh, pada malam lebaran, sudah kita beli berasnya. Kita beli beras yang paling bagus. Yang paling mahal. Kenapa? Ini untuk kita. Kalau kita mampu, lebih baik kita berikan zakat yang paling bagus, paling mahal. Begitu setelah sholat, subuh, Ustaz bawa sendiri pakai sepeda motor, bawa Alawi, atau yang lainnya anaknya Ustaz. Kalau Ustaz antar sendiri sampai ke rumahnya orang yang tidak punya itu. Hasilkan nah itu paling artinya baru kemudian siap-siap berangkat kemana khutbah sholat id biasanya satu khutib jadi usahakan kita itu mengeluarkan pada waktu itu tapi takutnya banyak yang nggak paham akhirnya pengemisnya nggak ada susah kita cariknya sudah bawa beras mau ke masjid cari mana yang mau minta itu nggak ada susah juga kok begitu kalau seperti itu ya lebih baik jangan digalurkan. Tapi kalau bisa. Melaksanakan pada waktu itu. Itu lebih utama. Kemudian. Waktu jawas bikarohah. makruh hukumnya kalau kita mulakan pada waktu itu. Kapan? Kalau sudah sholat id. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Hari id. Hukumnya makruh. Tapi kalau sudah terbenam matahari baru dikeluarkan setelahnya. Hukumnya ha haram. Karena mengeluarkan kewajipan setelah waktunya kepada siapa zakat fitrah itu wajib katanya alamun malakamayyaf dulu anku tiomil idi walailati jadi wajib zakat fitrah itu kepada siapa saja yang mempunyai kelebihan harta. Maaf dulu, itu artinya kelebihan. Harta yang tidak dibutuhkan dari yang dibutuhkan, itu dari makanannya pada hari lebaran dan malamnya. Jadi misalnya gini, kamu punya uang lebih. Maksudnya lebih itu lebih dari tiga hal lebih dari biaya untuk makan sehari semalam. yang kedua, lebih dari harga atau biaya untuk tempat tinggal yang layak, baik itu rumahnya sendiri atau rumah sewa. artinya nggak harus dijual rumahnya. sekarang aku nggak punya uang tapi yang ada rumah, rumah jual dong, nggak. Untuk menasarakan kewajiban zakat fitra itu. Kalau rumahnya itu layak. Tidak wajib dijual. Berarti dia tidak wajib untuk mengeluarkan kalau tidak punya. gitu Karena yang ada cuma rumah. Tidak ada lagi uang. Rumah itu dibutuhkannya untuk tempat tinggal. Maka hukumnya tidak wajib dia zakat fitra. Asalkan rumahnya layak. Artinya rumah layak itu satu yang layak itu. Dia punya rumah sepuluh. Tapi uang tidak punya. Sama saja wajib dijual salah satunya. Nah, karena apa? Layaknya seseorang itu mempunyai rumah satu. Itu artinya layak. Yang ketiga, Lebih dari kadar harta Yang digunakan untuk membayar hutang. Walaupun hutang yang akan datang. Aku tidak punya uang. Aku ada uang Rp100. Ke juta misalnya atau 10 juta misalnya tapi maksudnya 10 juta ini mau digunakan untuk bayar utang. Dan tidak punya lagi. Enggak ada lagi tepinya 10 juta itu. Cuma 10 juta itu saja. Ah gimana hukumnya? Enggak wajib. Yang penting ketika terbenam matahari itu. Ketika terbenam matahari dia termasuk yang wajib apa tidak? Kalau ketika terbenam matahari dia termasuk yang mampu mempunyai kelebihan harta melebihi daripada tiga hal tadi yang disebutkan, wajib dia melakukan zakat fitrah. Tapi kalau pada waktu itu dia tidak punya harta yang cukup untuk membeli beras, kewajiban zakat fitrah melebihi daripada tiga hal kebutuhannya tadi yang disebutkan. Maka hukumnya dia tidak wajib melakukan zakat fitrah. Jadi misalnya, pada malam lebaran ketika terbenam matahari dia punya uang. 250 ribu misalnya di situ kan disebutkan kalau punya uang yang melebihi daripada kebutuhannya baru wajib kalau nggak melebihi nggak wajib. Nah sekarang kita lihat kebutuhan untuk makan sehari semalam itu jadi maksudnya sehari semalam di sini kan disebutkan kan yomal idh walailati hari Lebaran sama malamnya bukan malam Lebaran hari Lebaran sama malamnya. Jadi kalau hari lebaran itu Sabtu, berarti malam minggunya, bukan malam Sabtunya. Kalau kita tahunya kan malam lebaran, malam Sabtu. Di sini tidak, hari Sabtu sama malam minggunya. Itu maksudnya. Makan kan tiga kali. Makan tiga kali apa lebih? Tiga kali kan? Nah, tiga kali itu setiap makan berapa? Biayanya kira-kira. Kira-kira saja. Misalnya... Setiap makan itu Rp25.000, makan pagi Rp25.000, makan siang Rp25.000, makan malam Rp25.000. Keseluruhan jumlahnya adalah Rp75.000 kan, dia punya uang Rp250.000, masih sisa Rp175.000. Gimana ugemnya? Kalau terjadi seperti ini berarti wajib dia mengulakan zakat. Tapi kalau sama pada saat terbenam matahari dia nggak punya uang kecuali cuma tujuh puluh tidak wajib zakat. Mem, tidak wajib zakat. Walaupun setelah itu dia punya uang banyak, tidak wajib zakat. Jadi yang penting pada waktu terbenam matahari. Nah, tapi untuk mereka-mereka yang tidak berpujaan zakat fitrah itu sangat-sangat kecil kemungkinannya, gitu. Karena apa? Orang nggak punya, dia nggak punya kan? Bahkan termasuk dia itu. Berhak lima zakat fitrah. Akhirnya apa? Dia dapat zakat fitrah. Dapat satu karung beras. Sudah nah, punya dia sekarang. Nah, jadi, Akhirnya dia wajib mengeluarkan juga. Karena zakat fitrah kebanyakan Dibagikan sebelum Malam lebaran. Ya kan? Biasanya kan seperti itu. Ah Berarti apa? Berarti karena dia itu sudah punya Beras lebih Daripada Yang mencukupi hari lebaran Dan malamnya. Berarti apa? Dia wajib mengeluarkan zakat juga. Jadi, hampir dikatakan yang miskin, yang kaya Hampir semuanya sudah mengeluarkan zakat fitra Dan itu termasuk daripada Kebijakan dan kebijaksanaan syariat agama Islam ini Sehingga semuanya sama-sama mendapatkan efeknya Sama-sama bersih badannya Sama-sama sunyi badannya Daripada hal-hal yang dapat mencegah turunnya rah Rahmat Nah ini ya Daripada kebutuhannya makan sehari semalam. Daripada kebutuhannya untuk tempat tinggal. Daripada kebutuhannya untuk membayar hutang. Nah, coba lihat di sini. Sampai bayar hutang pun bisa mencegah kewajiban zakat. Kenapa demikian? Karena bayar hutang itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan sangat dominan Di dalam keselamatan Seseorang kalau Tiba-tiba meninggal Masalahnya apa? Kalau ada seseorang itu meninggal dunia Dan dia masih punya hutang Maka Walaupun dia meninggal Dalam keadaan syahid Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Orang mati syahid itu Nanti rohnya akan diletakkan Di dalam seekor burung Yang berwarna hijau di dalam damp tempurungnya kemudian, kalau siang hari menikmati makanan surga kalau malam hari, dia bergelantungan dengan arsy Allah yang indah Memang. tapi kalau dia punya hutang, tidak dikasihkan itu semuanya Memang. itu, dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diwakilkan oleh imam muslim yaw mayamutu syahidu syahidan yukfar jamik dunubihi iladayin Ketika seorang yang mati syahid itu meninggal dalam keadaan syahid, maka seluruh dosanya diampunkan kecuali hutang tidak diampunkan. Nah, oleh karenanya di sini kalau punya hutang, enggak wajib zakat. Kalau enggak ada lagi selebihnya, gitu. jadi saking pentingnya bayar hu, hutang. Jadi kalau sudah punya hutang cepat tiba, jangan ditunda-tunda takutnya mati kemudian oleh ahli warisnya enggak dibayarkan celakalah dia kal wa yajibu ikhrajuha an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatu jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada setiap orang dan kepada setiap orang yang mempunyai tanggungan dan kepada setiap orang yang punya tanggungan jadi misalnya ustaz wajib menanggung nafkahnya istri anak-anak ustaz apa nah, berarti apa Ustaz wajib mengeluarkan zakat kita. Kewajiban Ustaz sendiri. Lalu. Kewajiban istri. Dan kewajiban anak-anak. Itu kewajibannya Ustaz semuanya. Ustaz yang dieluarkan. Kenapa ada gaidah yang berbunyi. Man talzamu nafakatuhu talzamu fitratuhu. Siapa yang wajib ditanggung nafkahnya maka wajib ditanggung pula zakat fitrah fitrahnya. Jadi istri enggak perlu dia niat enggak perlu, cukup suaminya ya. Ini adalah zakatku, zakat istriku, zakat anakku Fulan, zakat anakku Fulan, zakat anakku Fulan sebutkan semuanya. Caranya begitu. Enakan istri enggak mengeluarkan zakat bisanya cuma nimpun duit doang. Ayam istri suami yang wajib mengeluarkan itu enaknya jadi istri. Makanya gak enaknya istri itu harus taat sama suami. Haknya suami itu lebih besar daripada haknya orang itu tua. Itu gak enaknya jadi istri. diperintah perintah-perintah, boleh bantah, gak boleh marah. Nah, kenapa? Sesuai. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ada enaknya, ada gak enak. Gak enaknya, tapi setiap yang gak enak itu pahalanya besar. Rasulullah kan bilang, surga itu penuh dengan yang gak enak-gak enak dikelilingi. Kalau neraka, dikelilingi dengan yang enak-enak. Nah, jadi kalau enak-enak, hati-hati. Si biasa jadi dibalik itu ada neraka. Kalau gak enak, insya Allah surga. Min zaijatin. Daripada istri yang wajib ditanggung nafkahnya wajib pula ditanggung fitrahnya waslin orang tua ayah ibu ketika mereka sudah tidak mampu lagi menghidupi dirinya maka kuadib kewajiban memberikan nafkah kepada keduanya atau yang hidup di antara keduanya itu ditanggung oleh anak-anaknya nah, siapa di antara anak yang menanggung wajib nafkahnya itu maka dia pula yang harus melaksanakan zakat fitrahnya Wafara'in. Begitu pula anak. Nah, jadi anak juga ditanggung nafkahnya. Maka ditanggung pula fitrahnya oleh orang tua. Yaitu ayah. Tapi di sini anak itu ada dua macam. Ada anak kecil, ada anak besar. Maksudnya besar di sini adalah anak dewasa yang sudah balik. Ada yang belum balik, ada yang sudah balik. Di sini, yang ditanggung itu yang belum balik. Yang sudah balik tidak ditanggung. Kecuali kalau dia itu diizinkan. Faham. baik-baik kan masalah ini. Misalnya Pak, Ya Alawi, sudah balik anaknya Ustaz. di ya Ahmad sudah balik anaknya Ustaz. Setelah itu Ustaz mengeluarkan zakat tentang uh, apa sebagai ganti daripada Ya Alawi. Nggak boleh Ustaz mengeluarkan. Nggak sah Ustaz mengeluarkan. Nah, kenapa? Nggak wajib nafkanya. Dia sudah balik. Nah, makanya kalian semua harus berterima kasih kepada orang Tua. Karena sebetulnya nggak wajib nafkanya kalian. Fem. Karena kalian sudah balik berarti cari uang sendiri dong harusnya seperti itu gitu loh. Tapi karena kalian masih belajar ilmu agama, maka tetap tanggungan itu disematkan kepada orang tua. Nah, jadi caranya bagaimana caranya adalah nanti ya Laui mengizinkan atau kita berikan beras nih. Wuih, keluarkan zakat fitrah. Ini zakatku, zakat fitrahku. Baik, barusan? Atau dia mengizinkan Ustad untuk mengeluarkannya? Anak izinkan Nabi untuk mengeluarkan zakat fitrahnya halawi misalnya, maka ustaz yang yang niatkan, caranya begitu ada dua cara ya. kemudian ankulli wahidin so' berapa banyak zakat fitrah itu harus dikeluarkan ternyata bukan satu karung bukan satu ton tapi ternyata cuma sedih, sedikit apa itu? satu so' Satu soal itu berapa? Wahuwa arba'atu amdadin nabawiyah. Yaitu empat mud. Dikatakan amdad nabawiyah artinya Empat mud dengan tangannya Nabi. Mud itu gini, Ambil beras satu. Ambilan. Satu tangan itu. Itu namanya satu mud. Tapi bukan dengan tangan kita. Tapi tangannya Nabi. Tangannya Nabi itu Tidak terlalu besar. Tidak terlalu kecil. Bukan tangan kamu. Terlalu kecil itu atau tangannya orang yang besar sekali enggak tapi yang nah, jadi kalau dihitung dengan ukuran sekarang ini dengan ukuran depak Indonesia itu adalah 2 kilo setengah tapi kalau dengan ukuran Saudi maupun Yaman itu 3 kilo kurang seperempat jadi lebih baik memang ada khilaf di antara ulama antara ukuran-ukuran tersebut Eh diatuan, lebih baik kita mengeluarkan per orangnya itu 3 kilo kita genapkan. Jadi seperempatnya sodako. Ya, eh, 3 kilo. Tapi kalau mau pas-pasan juga, karena uangnya juga pas-pasan juga, ya udah keluarkan 2 kilo setengah. Tapi kalau ada kelebihan, lebih baik kita keluarkan 3 kilo kurang seperempat. Dan tidak boleh membayarkan zakat fitrah berupa uang. Dalam mazhab syafi'i tidak boleh. Dan kepada para amil-amil zakat, Hendaknya mereka itu berhati-hati. Karena kalau zakat itu enggak sah, mereka yang nanggung nanti. Jadi masalahnya itu penduduk Indonesia, Itu mayoritas adalah bermazhabkan imam syafi'i. Mazhab syafi'i tidak boleh mengeluarkan uang. Nah, lalu bagaimana nah, kita sediakan penjualan beras. Lalu setiap orang yang datang menyerahkan uang suruh beli beras kita. Nanti setelah dibeli berasnya kan kita dapat uang. Kemudian berasnya itu oleh si pembeli tadi yang mau ngulur zakat, serahkan lagi pada ambil zakat. Beres sudah nanti saya serahkan ya, saya wakilkan -wakil kamu untuk menyerahkannya kepada fakir miskin. Itu caranya, tapi jangan dilakukan di dalam masjid Karena jual beli di dalam masjid itu hukumnya mak Makro Di luar masjid, biasanya kan zakat fitro itu Yang yang membagikan maupun Yang mengelola itu kan masjid Nah biar di luar masjid nah, Caranya seperti itu nah, Sehingga apa? Setiap muslim Itu akan mengeluarkan zakat Sesuai dengan mazhabnya itu Sudah sah Jadi jangan sampai kita Membingungkan mereka atau mengeluarkan mereka Dari mazhabnya jadi tidak, karena kita berwajib Mengeluarkan beras, zakat petro, ya beras Nah boleh dengan uang Zakat uang ya uang Zakat kambing ya kambing Zakat emas, emas Itu dalam masyarakat seperti itu Kecuali dalam Abi Hanifah Nah boleh kita itu takdir kepada masyarakat lainnya Kalau dorurah ini kan tidak dorurah Masa dorurah seperti ini Tidak dorurah Jadi mau kasih beras, mau kasih uang sama saja Toh orang miskin yang nerima beras bisa dijual lagi Jual lagi kepada amil dia sediakan sudah, ini beras kamu. Mau beras apa uang? Mau uang, ya yaudah, jual aja kepada saya. Beli lagi sama amir. Digunakan lagi untuk menyalurkan kembali beras itu kepada yang berhak. Selesai sudah. Jadi, gak ada yang sulit. Nah, tapi sesuai dengan perintah balad Yang wajib dikeluarkan itu adalah bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh penduduk masyarakat di situ jadi penduduk Indonesia itu suka makan nasi jarang makan roti kecuali orang kaya tok yang makan roti umumnya makan nasi makanya badannya kurang kuat gitu. Nah, ada gua mengatakan la virus guah wala filhin muruah di dalam nasi itu enggak ada kekuatan di dalam nasi itu nggak ada kekuatan dan juga nggak ada harga diri bagi orang-orang India itu disebutkan, disebutkan seperti itu gitu loh nah, makanya sepak bola kita kalah terus bis makan roti terus makan apa nasi terus tapi kalau di luar sana makannya gandum makan roti jadi kuat badannya dan terbukti sekarang kan kalau orang kena diabetes maka mereka dilarang untuk makan nasi nasi, karena gula darahnya itu sangat tinggi, mengandung gula darah sangat tinggi, tapi kalau gandung tidak, nah, jadi ketahuan kan, ternyata benar nah, jadi sudah makan nasi terus ditambah makan tempe tahu nah, tapi Alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus pemain-pemain kita itu terutama yang timnas 19 itu menang terus emm berapa, tiga hari lalu menang 4-1 sama Uni Emirat Arab semalam menang lagi, Kan hebat, bagus. Jadi ternyata ada kemajuan makannya bukan timpet aku lagi sudah. Kemudian wa yuzu tajil fitroti wa yuzu ehrajul ala Jadi boleh kita mengeluarkan yang lebih tinggi. Jadi kan mengeluarkan zakat fitrah itu bentuknya bermacam-macam, boleh gandum, boleh beras, boleh jagung, boleh jadi artinya kalau sumpah beras beras itu kan di bawahnya gandum beras yang menjadi bahan makanan pokok kalau kita mengeluarkan gandum, karena gandum itu diatasnya beras itu boleh, itu maksudnya kita boleh jadi boleh kita mengeluarkan derajat yang lebih tinggi daripada bahan makanan pokok sebagai ganti daripada bahan makanan pokok yang menjadi bahan makanan pokok umum di dalam masyarakat tempat orang itu wajib zakat tapi kebalikannya tidak kita umumnya makan beras Jagung itu dibawa beras, misalnya. Lalu kita keluarkan jagung nggak boleh, karena jagung dibawa beras. Jadi imam beras atau di atasnya. Wa <sumur> yuzu takjil fitriati min awal ramadan, boleh kita mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah dari mulai awal ramadan boleh. Wal <sumur> afdol, tapi yang afdol ada uha melaksanakannya. Yaum al itt qablas solatih yaitu pada hari id, sebelum kita melaksanakan sholat id. Wa yukrahu ba'dah dan makro kalau sudah sholat id. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, kita keluarkan. Maka hukumnya ha-haram. Wafis sahih, dalam hadis sahih disebutkan, Faradho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan Nabi Muhammad SAW zakat al-fitri, zakat fitrah so'an min tamrin satu sok daripada kurma atau so'an min syairin atau satu sok dari dari apa? Dari gandum Al-Abdi kepada seorang hamba. Wal-Hurri kepada seorang merdeka. Wal-Zakari kepada seorang laki-laki. Wal-Unsa kepada para wanita. Wal-Sohir kepada anak kecil. Wal-Kabir kepada orang yang sedang dewasa. Minal-Muslimin daripada kaum Muslimin. Semuanya itu hukumnya wajib. Wa Ammar Rabiha dan Rasulullah SAW memerintahkan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Antu Addi Geblah Huru Jinnas Ila Salah supaya antu Adda Geblah Huru Jinnas Ila supaya dilaksanakan zakat fitrah sebelum keluarnya para kaum muslimin untuk melaksanakan sholat ini. akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita dijauhkan daripada segala macam keapesan di dalam badan kita tidak ada hal yang menjaga turun rahmat dan barakah, dan semoga kita semuanya termasuk yang mau melaksanakan isi syariat ini dan akan berse bersemat di dalam badan kita. Segala rahasia syariah Allah dan Nabi Nya Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya Rabbana Tarafna.